inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa wa may yudlil fa lan tajida lahu waliya wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladila Wa kala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladzina amanu Takul Allah haqqa tuqatik Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Ya ayuhal ladzina amanu takul Allah Wa kualu qawla tadila Yuslih lakum a'amalakum Mayagfir lakum dunobakum Wa mayju ta'illaha wa rasulahu Faqad tajafawdan azimah Ya ayuhal ladzina Takul raddakum Al-ladhi khalakakum min nafsu وطرف منها الزوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رفيبا اما بعد فانفق الحديث كتاب الله وقر الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Eh khasidin, naazinallah roiyakum. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan kajian-kajian kita di mana setelah beberapa hari lamanya telah meliburkan kajian ini dan kita kembali. Melanjutkannya di bulan Syawal. Para fatihin, aminullahu iyyaum. Sebagaimana tabiat manusia, bahwa apabila sesuatu telah dia tinggalkan, amalan soleh, amalan kebaikan dia tinggalkan, maka akan muncul uh, sifat al kafal ataupun malasnya mungkin pada bulan Ramadan kita telah merasakan bagaimana semangat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mungkin semangat yang kita rasakan tersebut tidak pernah kita dapati di bulan-bulan selain bulan Ramadan namun setelah masuk bulan syawal setelah kita menginjakkan kaki di satu syawal maka kita dapat merasakan bagaimana turunnya turun drastis semangat yang telah kita dapati di bulan Ramadan tersebut mungkin dikarenakan semakin berkurangnya amalan ataupun pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin dikarenakan uh, pada bulan pada awal-awal Syawal biasanya orang terlalu banyak makan sehingga menimbulkan perasaan malas atau mungkin hal-hal yang lain seperti kambuhnya kembali penyakitnya sebelum Syawal, sebelum Ramadan, penyakit yang dia tinggalkan sebelum Ramadan kambuh kembali pada bulan Syawal. Artinya penyakit-penyakit matiat ataupun penyakit-penyakit yang telah yang dia usahakan dia tinggalkan pada bulan Ramadan, namun begitu menginjakkan kakinya, begitu Masuk pada syawal Seolah-olah penyakit tersebut kembali kambuh Sehingga Efek negatif daripada Kebiasaan yang kurang baik tersebut Membuatnya menjadi Seorang yang malas Dalam Bahasa Arab Berubah menjadi malas Ataupun Berkurang amalannya Lemah semangatnya ini disebut Futur Futur Dalam sisi bahasa bermakna Abda'fu Lemah Atau inkisar Inkisar ini e, Berkurangnya semangat Itu dikatakan futur Para fafid bin Rasimallahu iyyakum Kata-kata futur Ataupun Uh, dalam bahasa Indonesia lemah semangat atau menjadi berubah menjadi lemah banyak didapati dalam Al-Qur'an contohnya sebagaimana uh, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya al ayat 20 "Yatabihunnal lail wa annahar la yafturun" para malaikat bertasbih pada pada malam dan siang hari la yafturun tidak pernah lemah tidak pernah berkurang semangatnya. Artinya mereka bertasbih terus-menerus tanpa pernah merasa letih Ini malaikat. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepadanya. Jika dia diciptakan untuk sujud, maka dia tidak akan pernah bangkit dari sujud. Apabila dia diciptakan untuk ruku, maka dia tidak akan pernah bangkit dari ruku. Apabila dia disisakan untuk bertasdih kepada Allah Dia tidak pernah berhenti dari bertasdih kepada Allah Itu malaikat Kemudian para khasidin Dalam surat yang lain Ustilat ayat 38 Allah SWT juga Mengibaratkan, menggambarkan malaikat Yaitu dengan Firmannya Yusabdi'huna lahu billayli wal nahar Wahum layas amun mereka bertasbih kepada Allah pada malam dan siang hari. Dan mereka tidak pernah jemu. Itulah malaikat. Tabiat yang diiktakan Allah SWT untuk para malaikat. Dan malaikat tentunya berbeda dengan manusia. Malaikat jelas sangat berbeda dengan manusia. Dari sisi ciptaannya. Malaikat dikiptakan dari tanah. Apa? Air, cahaya. cahaya. Cahaya apa nur. Sama saja. Nur itu bahasa Arab, cahaya bahasa Indonesia. Yang beda kalau pakai al-nur Ya, malaikat tercipta dari cahaya. Sementara manusia tercipta dari diciptakan dari tanah. Dan tabiatnya juga berbeda. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu uh, terdiri dari jasad di mana jasad ini pada dasarnya dari tanah. Ah uh, khalaqal <tuh> insana ya> khalaqal khalaqal insana min thalqalin kal Wakala kaljan nami mari diminat Allah rahman. Allah menciptakan manusia dari tanah liat seperti membuat tembikar dan menciptakan jin dari dari api. Dah itu jasadnya. Jadi Allah subhanahuwataala pada awalnya menciptakan manusia dari tanah terjadilah jasad. Dan oleh karena itu, Jasad ini makanannya semua yang tumbuh dari tanah. Apa ada? Antum pernah kenyang dengan makan angin. Tidak ada, kan? Semua makanan jasad itu dari tanah. Coba perhatikan. Hanya saja manusia itu tidak dikatakan manusia kalau hanya jasad. Dia punya roh dan ruh ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tinggi. Makanya para ikhwan fillah, wa ya. Jasad yang sifatnya rendah, ruh yang sifatnya tinggi. Jika hal ini tidak diseimbangkan, misalnya seorang hanya memikirkan ruh, ruh itu makanannya tidak yang berasal dari bumi. Ruh itu makanannya semua yang berasal dari langit. Seperti apa? Burung, begitu. <tuh> apa? Hah? Wahyu. Wahyu dari langit. Makanya seorang akan merasa tenang ruhnya jika dia mendapat makanan dari Allah, dari wahyu. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis juga wahyu. Wa mayantiqu anil hawa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu mengucapkan ucapan dari hawa nafsunya, itu dari wahyu. Makanya kalau seorang itu tenang Ya, akan merasa tenang jika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakir fa uh, a la inna dzikra a in Ya. Gimana ayatnya? Hah? Huh? Uh, a la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebut nama Allah, maka hati akan tenang. Nah, sekarang para'i khasiddin rahimahullah wa'iyyatum. Kalau perut antum lapar, kemudian suruh zikir. Kira-kira tenang tidak? Tidak tenang. Dan Islam itu menyeimbangkan antara jasad dan ruh. Makanya kata Rasulullah. La sholata hadratit ta'am. Tidak ada salat dengan tulah terhidangnya makanan. Jadi kalau sudah azan, sementara ketika ada mukrumandang di saat makanan terhidang, maka kata Rasulullah, ya makan dulu setelah makan silahkan sholat karena kalau dia sholat dalam keadaan lapar, maka dia tidak akan mungkin bisa konsentrasi menyeimbangkan, Islam menyeimbangkan antara kebutuhan jasad dan ruh tidak ada agama yang mampu menyeimbangkan dua kebutuhan ini, selain agama Islam Makanya kalau orang hanya sibuk dengan memikirkan kebutuhan jasad, makan, makan, makan, dan makan. ya Maka yang gemuk hanya jasadnya. Sementara rohnya kerdil. ya rohnya akan kerdil. Sementara orang yang sibuk dengan zikir, zikir, zikir, tidak makan, makan. Maka jasadnya kecil, kurus, krenteng, dihembus, melayang. Sementara kita itu butuh jasad yang kuat. Al-mu'min kawiyut ahbab ilallah al-habu ilallamin mu al-dais seorang mu'min yang kuat lebih disukai Allah daripada mu'min yang yang lemah. Artinya para seorang mu'min yang kuat imannya lebih disukai Allah dibandingkan mu'min yang lemah imannya. Seorang mu'min yang sama-sama kuat imannya, namun yang satu kuat yang satu lemah mana lebih disukai Allah? Yang kuat jasadnya. Karena kita juga. Mungkin pada suatu waktu butuh perang. Perang gak bisa dilakukan oleh orang-orang yang krenteng. Mengangkat pedang nanti dia gak sanggup. Gimana membaca orang. Parekhafidin wa'alaikum. Dan. Lemah. Lemah. Kurangnya semangat. Parekhafidin. Yang kita maksud. Yaitu. Kurangnya semangat dalam mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik ibadah dalam artian khusus Maupun ibadah dalam artian umum para Al-futur yang kita maksud Adalah yang demikian Orang yang lemah semangat terbagi dua, terbagi tiga. Pertama, seorang yang lemah semangat, kemudian dia perturutkan lemah semangat tersebut hingga akhirnya dia terprosok pada perkara-perkara yang bentuknya maksiat dan tidak kembali kepada semangat yang pertama. Pada suatu waktu seorang itu rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, rajin baca buku. Pada suatu waktu hilang semangatnya. Tidak baca buku, tidak ikut ngaji. Akhirnya satu persatu ibadah yang pernah dia lakukan, dia tinggalkan. Akhirnya terperosok pada perbuatan-perbuatan yang bentuknya maksiat. Baik melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah maupun meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mampu mengembalikan semangatnya yang pertama. Ini jenis yang pertama. Makanya kita lihat yang tadinya semangat, tunah kumah, <coughs> jenggotnya panjang, tiba-tiba hilang dari orbit. Hilang dari orbit, enggak pernah kelihatan lagi. Begitu kelihatan beberapa bulan kemudian sudah lain. Penampilannya dengan penampilan yang tadinya pernah kita jumpai, jenggot yang panjang sudah hilang, semangat sunnahnya begitu ketemu. Kalau dahulu cerita tentang ayat hadis, ketika ketemu cerita dagang, gimana jamur, gimana, semua dibicarakan. Artinya e, pembicaraan tidak ada lagi pembicaraan tentang Islam, berubah, ya berubah, atau yang tadinya sudah ya sunnah berubah menjadi kelompok-kelompok bida. Padahal kafirina Allah Yaum tidak kembali kepada semangat yang pertama. Yang kedua jenis orang yang sudah lemah semangat, namun dia dapat mengembalikan semangat yang pertama hanya tidak sama seperti yang awal. Begitu. Yang ketiga. Mereka yang sudah lemah semangat, namun dapat mengendalikan dirinya sehingga kembali kepada semangat yang pertama atau mungkin lebih daripada itu. Para kafirin, ashhallahu alayhi kum, semua kita pasti pernah lemah semangat. Semua kita pasti pernah merasa lemah semangat, pernah merasa jemu. Dan salah satu sifat manusia adalah jemu. Itu sifat manusia, bosan. Mungkin kita pernah suka dengan sebuah makanan, namun jika makanan itu setiap hari kita santap, maka timbul rasa jemu. Saya contohkan, dulu waktu kita belajar, hampir setiap setiap kali makan daging, setiap hari hampir setiap hari makan daging, sehingga saking bosannya kita kepingin makan belacan. Kita coba, antum ada kepingin makan belacan di Indonesia? Ketika seorang mahasiswa datang dari Saudi Arabia Membawa belacan Apa yang kita lakukan? Belacan dibakar, dimakan pakai nasi Gitu saja Enak ini minta ampun Itu manusia Sekarang coba, mana ada yang suka? Makan nasi ini, bahasan dibakar, makan nasi itu Gak akan ada yang mau Itu manusia Sifat jemuk ya. Demikian juga dengan rumah tangga Melihat istri Kan ada juga yang jemu. Mungkin awal-awalnya ya Orang melihatnya lihatnya apa namanya? Setiap hari. Apalagi diiringan pacaran. Yang namanya pacar itu dihiasi oleh catot, yang keling pun terlihat jadi putih. Yang jelek terlihat jadi cantik namanya dihiasi oleh siapa? Pada Al-Khafidin. Mungkin pernah satu waktu kita tak suka melihat istri. Bohong, Pak. Karena apa? Kita sudah lihat yang dari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Padahal betapa cantiknya dahulu kita lihat makanya para ekofidin, rumah tangga yang hanya berdasarkan kecantikan pasti akan luntur pasti akan luntur manusia itu punya rasa jemu. secantik-cantiknya yang kita lihat seganteng-gantengnya laki yang kita lihat kalau sudah setiap hari melihatnya itu akan biasa-biasa saja apalagi melihat tingkahnya akan menjadi muak, bukan jemu. jemuh ya, akan muak para ekofidin wa'alaikum, itu manusia makanya Islam ingin mengendalikan rasa jemu ini bukan kita nggak boleh memiliki rasa jemu itu sudah sifat manusia. Panafasidin Rohiimunallahu iyyakuk. Kau jemu dengan makanan silahkan saja tapi kalau dia jemu dengan pengajian ini penyakit yang kronis jangan sampai terjadi seperti itu saya jemu baca Quran tuh baca Quran semangat berubah Quran menjadi Quran. Ya, menjadi pengamat politik. Para khodidin annallahu iyakum oleh karena itu, ya. yang seperti ini yang harus dihindari. Di sini akan saya bacakan beberapa perkara tentang dampak dampak negatif ataupun ciri-ciri orang yang sudah yang muncul lemah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau lemah imannya. Dasarnya yaitu tabdahu Rasulullah. <coughs> sallallahu alaihi wasallam dari Anas dari Ibnu Abbas s.a.w. anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli amalin surratun dalam riwayat yang lain likulli amalin surratun wa surratu ilal fatrah. ilal fatra, ilal fatra. Setiap amal itu ada masa krisisnya, ada masa pasang surutnya, sehingga terjadi jemu, jemu, hilang semangat. Wamankan fitro tuh ilah sunnati fakodhista da. Kalau seandainya apabila mereka yang hilang semangatnya kurang semangatnya, namun masih berada di atas sunnah tu, berarti dia masih diberi hidayah. Wamankan fatra tu ila ghairi zalik faqad dalla barang siapa yang lemah semangatnya mengakibatkan dia keluar dari sunnah Rasulullah berarti orang ini sudah sesat berarti boleh lemah semangat bukan tidak namun lemah semangat jangan sampai keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah semangatnya untuk salat sunnah misalnya silakan ah, Maksudnya bukan silakan artinya masih tidak mengapa Lemah semangatnya enggak salat zuhur itu kurang aja. Ini mendapat akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu Lemah semangatnya sehingga meninggalkan hal-hal yang wajib dia lakukan. Ini perkara yang terlarang. Kalau dia lemah semangat namun masih dalam koridor sunnah, tidak menyimpang, belum menyimpang dari Islam, maka hal itu masih ditolerir dalam Islam. Karena manusia punya perasaan jemu punya sifat lemah, terkadang naik, terkadang turun, terkadang semangat, terkadang tidak, demikian para ulama. Rahim minallahi wa iyahu. Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah memasuki sebuah masjid, masuk ke masjidnya dan dia lihat hablun mamdud bainas sariyatain. Dia lihat ada tali yang terikat di antara dua tiang. Kata beliau, "Maha hadzal habl?" Tali ini untuk apa? Kalu dikatakan, para sahabat menjawab, adalah hablu li zainab ini adalah tali zainab, tali milik zainab, ya, di mana uh, zainab ini peidah Fa fatorat taalaqat dihi apabila apabila dia uh, apabila dia lemah merasa malas dalam sholat tak lakat dia pun bergantung di, di tali tersebut jadi ada tali dia sholat sambil dekat tali kalau seandainya dia lemah ataupun dia mulai malas dia gantung di tali jadi nggak sampai duduk gantung-gantung begitu jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haluhu haluhu buka tali nggak penting mengapa demikian kata beliau Li yusalli ahadukum masaa'ahu hendaklah salah seorang sholat dalam keadaan semangat fa iza fatara wa ta'iba wa kasala kalau seandainya dia merasa uh, capek dia merasa letih atau malas hendaklah dia tidur ya hendak dia tidur jadi kalau mungkin kita ngantuk enggak usah pakai-pakai tali ya kita mau salat isya aduh ngantuk ini Mau diikat tali di atas, ikat di leher supaya supaya bisa berdiri. Tidak usah seperti itu. Ya, kalau dia ngantuk tidur aja dulu. Ya, setelah itu silakan dia salat. Adamikian. Perhatikan Islam menyeimbangkan antara kebutuhan jasad dan kebutuhan ruh. Pareh kafidir. Rahimanallahu iyyakum. Di antara di antara ciri-ciri orang yang turun semangatnya Ya, diantaranya yaitu at takasul anil ibadati wa ta'ati malas dalam beribadah dan melakukan melakukan ketaatan itu dia, malas waktu Ramadan begitu dengar azam langsung bisa bangun ya karena dia harus sahur kan intinya mudah sekali dia bangun pagi ketika sudah masuk syawal mulai makannya semakin banyak akhirnya sering tubuh kelewatan iya kan, kan banyak yang seperti ini ada di antara antur seperti ini enggak eh? ada, alhamdulillah banyak, nah, jangan sangat banyak lah satu-satulah ada mikir enggak dengar, malas ataupun dengar tapi aduh masih terasa sirup <laughs> ah, terasa capek, terasa malas para fadilah nahnu Allah wa iyakum. Ini salah satu ciri lemah semangat. Penyakit futur telah menjangkiti dirinya. Pada waktu Ramadan mudah sekali berimpat Ketika luar Ramadan hitung-hitung. Ya, menghitung-hitung. Demikian salah satu perkara yang ciri-ciri dia telah dihinggapi penyakit futur. Sebelum Ramadhan atau ketika Ramadhan dia sangat mudah menghadiri majlis-majlis taklim. Di mana majlis taklim dia dengar Sebelum Ramadhan di mana majlis taklim dia kejar sana kemari sana kemari. Ya, setelah Ramadhan mulai malah, kiri kiri, kena penyakit kultur. Oleh kasidin, Rosululloh wa iyyakum Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala Mensifatkan orang-orang munafik dengan uh, yang memiliki sifat malas dalam salat. Karena memang orang munafik itu lemah iman atau mungkin tak punya iman sama sekali. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala Yuraunan nasawalayat kurunallah illa kalila. Apabila mereka berdiri melaksanakan solat, kamu kusalah. Mereka beritulah. Yuraunan nas mereka lakukan itu karena ingin dilihat manusia. Layat kurunallah illa kalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Nah, demikian malas dalam melaksanakan solat. Bara khodirinaknallahi yakum. Allah menggambarkan sifat orang munafik. Berarti kalau ada di antara kita yang malas melaksanakan sholat, itu tanda-tanda apa namanya imannya mulai melemah, dia mulai terkena penyakit futur. Kemudian ash-shoor bi perasaan hati menjadi kasar, menjadi keras. Pareekhah tadiin, perhatikan, bahwasanya manusia memiliki hati. Kalau hati yang dimaksud adalah ha, gumpal daging itu, maka ketahuilah bahwa ya, ala fil jazali mudhokh. Ketahuilah di jasad itu ada mudhokh, gumpal daging. Idza faulhat thalul jazadu kullu. Kalau bagus daging ini, maka bagus kemaujakannya. Wa idza fasadat fasada jazadu kullu. Kalau rusak ini hati Maka rusak semua Kalau rusak segumpal daging ini Maka rusak semua Itu adalah hati Para Baik hati tersebut Ditafsirkan hati yang sebenarnya Coba kalau ada hati orang yang sakit Hitam hatinya Begitu dibelah dadanya hitam hatinya Ada bentol-bentolan Eh sakit semua Maupun hati yang dimaksud adalah Hati ee, dalam artian abstrak Tempat iman ber ber namanya tempat iman bersarang. Makanya kalau ada orang yang apa namanya lemah iman, kan yang terasa di di dada sesak dadanya. Begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kafir itu yaitu dalam hati mereka seperti orang yang naik ke atas bukit, kaanna namanya yasuq adu fis sama seperti orang yang sedang naik ke atas langit. Tsak. Fa yaqutidzihna Allah iyyakum. Kita perhatikan, ya. Kalau hati yang dimaksud itu adalah hati dalam bentuk abstrak yang letaknya juga di dada. Makanya kalau kita marah, coba di mana yang kita rasakan? Di dada. Gak ada orang saya marah sekali, pegang-pegang lutut, gak ada. Tetapi dia rasakan di dada. Ketika dia merasa tenang di dada, padahal di mana tak ketenangan itu? Coba di mana tak ketenangan? di jantungkah, di hatikah, di paru-parukkah atau di di tulang rusukkah? Namun yang kita rasakan di di dada, apa enggak usah cari-cari itu? Itu kajian Allah Ta'al, di mana ketenangan itu? Nah, gitu. Nanti kajiannya itu aja dicari-cari. Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? gak selesai-selesai. Nah, itu rahasia kiai. Nah, ngaji terus. Begitu. gak kasih tahu entah di mana. Ya memang letaknya itu abstrak seperti ruh. Di mana letak ruh antum? di jenggot, di hidung, di gigi di hati di jantung, tidak disebutkan yang jelas, ruh itu ada pada jasad kita demikian para ikhub jubi ada kalanya hati kita itu keras bahkan lebih keras dibandingkan batu makanya Allah SWT menyebutkan dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 74 ya mengibaratkan orang hatinya orang Yahud tamma qasad qulubuhum kemudian hati mereka menjadi keras fahia kal hingga seperti batu au asad qaswah atau lebih lebih apa namanya lebih keras dibandingkan batu coba perhatikan ya. hati manusia bisa lebih keras dibandingkan batu makanya kalau ada orang yang tidak bisa dikasih tahu degil Dikatakan apa? Keras kepala. Kalau sudah parah kali kepala batu. Kan begitu. Bukan berarti orang yang prinsip, pernah hantung menyebutkan orang yang prinsipil dia istiqomah, oh kamu ini keras kepala. Tidak ada. Orang yang apa namanya? Uh, dia tidak bergeming dalam pendapatnya. Ya, tidak bergeming dalam pendapatnya. Dia merasa itu yang benar. Sudah ada orang mengatakan dia keras kepala. Makanya kalau dikatakan keras kepala, kepala batu itu identik dengan makna yang buruk. Kepala batu ini bandel, enggak mau dikasih tahu yang benar, maka dikatakan kepala batu. Dan hati manusia adakalanya bisa lebih keras dibandingkan batu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan lebih keras dibandingkan batu. Di mana batu sendiri bisa pecah dengan dengan tetesan air, namun manusia ada yang hatinya lebih keras dibandingkan batu, tidak mampu dilumerkan. tidak bisa dicairkan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri-ciri orang Yahud. Makanya kalau ada orang yang tidak bisa dikasih tahu sampai dia mati, ini orang-orang yang memiliki hati yang lebih keras dibandingkan batu. Memiliki hati sekeras batu saja kita sudah sesak. Apalagi yang lebih parah dibandingkan batu. Ada kasidah Nusulullah Yakub. Ada kalanya kita merasa sesak dada kita. Ya. Sulit kita menerima kebenaran. Karena memang lembut dan tidaknya hati itu berkaitan dengan amalan yang kita lakukan. Allah subhanahuwataala menyebutkan kalalahal ran ala qulubihim ma kan yakthibun ketahuilah sesungguh, sesungguhnya hati mereka ron. Ron itu uh, apa nekopor maka nu yakthibun akibat apa yang mereka lakukan maksudnya kalau seorang melakukan perbuatan maksiat maka hati mereka akan kotor dalam sebuah riwayat dikatakan setiap kali manusia melakukan kemaksiatan maka muncul satu bintik dalam hatinya Pak Idah Zadat, apabila ada bertambah melakukan kemaksiatan, bertambahlah bintiknya. Apabila melakukan dia istighfar, maka hilanglah bintik tersebut. Ketika seorang sudah memiliki hati yang kotor, dia lakukan maksiat, maksiat, disimpan dengan kemaksiatan tidak pernah peristighfar kepada Allah terus dilakukan, maka lama kelamaan hatinya akan hitam legam sehingga sulit menerima kebenaran, sulit melakukan ketaatan sulit melakukan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat yang dia lakukan. Kalau sudah semakin hitam maka dia akan semakin keras para empatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya? Dan ini kian. Kemudian diri yang lain al-in fuluqu fil ma'afati wa mudah mudah melakukan kemaafiatan dan mudah melakukan dosa. Ini dia akibat terjangkit penyakit putur. Mungkin pada awalnya dia enggan melakukan dosa. Namun akhir-akhir ini ketika sudah lama enggak ngaji, ketika sudah lama enggak membaca apa namanya Al-Qur'an, ketika sudah lama tidak membaca-baca buku-buku agama mulai yang tadinya bisikan-bisikan Ataupun uh, Apa namanya Perasaan-perasaan uh, Enggak -perasaan, uh, melakukan kemaksiatan Akhirnya lama-kelamaan hilang Hingga akhirnya mudah sekali Mudah sekali untuk melakukan kemaksiatan Ini adalah Penyakit kutur Yang tadinya mungkin dia ragu-ragu Melakukan kemaksiatan Sekarang gak lagi, gak ragu-ragu Gak ragu-ragu yang tadinya dia sulit sekali enggan untuk tidak sholat ke masjid setiap kali adan berkumandang, namun kali ini dia tidak ragu ragu lagi kenapa? sudah biasa mungkin awal-awalnya ketika dia tidak berjamaah sholat ke masjid malu-malu begitu takut ditemak ikhwan keluar keluarnya setelah orang selesai sholat berdua keluar namun kali ini tidak Ketika orang sholat dia melenggang gantungannya di samping mezir, tak ada perasaan malu, mudah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan dosa. Para fadilin ini adalah ciri orang yang terkena penyakit kutur. Kemudian istuhas ashhab al salihin, dia merasa canggung berteman dengan orang-orang soleh merasa canggung berteman dengan orang-orang soleh bukan nampak salah ya? enggak dengan orang-orang soleh ya. kalau tadinya dia senang yes. namun kali ini kalau dia jalan dengan orang-orang yang rajin sholat rasanya kok seperti terkekak kenapa? gak bisa buat apa-apa kepinginnya dia kalau kalau berjalan itu dengan orang-orang apa? dengan orang-orang yang berandalan, ataupun orang-orang awam kenapa? Karena, karena dia bisa berbuat apa saja atau malu duduk-duduk dengan dengan apa namanya, dengan pemuda-pemuda yang apa namanya, yang seneng dengan pengajian dengan pemuda-pemuda yang taat takut dikatakan nanti kalau saya duduk mereka dikatakan orang soalin nah, dengan bahasa-bahasa demikian enggan duduk dengan orang-orang yang taat ini merupakan penyakit futur kalau orang sudah enggan dengan duduk bersahabat dengan orang-orang yang saat berarti kawannya kebalikannya orang-orang yang se dengan dia ataupun orang-orang yang mudah melakukan kemaksiatan ataupun para berandalan atau orang-orang awam yang sangat awam karena kalau dia berteman dengan orang-orang soleh dikit-dikit tegur, dikit-dikit ditegur dikit-dikit disuruh -dikit sholat Dikit-dikit disuruh ini, dikit-dikit suruh itu Semuanya salah katanya. Oh salah, semuanya salah Ini salah, itu salah Depan salah, belakang salah Samping salah, kiri salah Taman yang betul, katanya Akhirnya dia merasa enggan Kenapa? Karena dia mau bebas Bebas lakukan apa saja Tanpa ada yang melarang Jika sudah demikian Ini adalah penyakit putur Kemudian mereka fikir, hikmahmu di dunia wanfiohalu diha an ibadah diwatalabala ilmi. Mereka yang perhatiannya hanya tertuju pada dunia, sehingga waktunya habis, sehingga waktu tercita, tercita, sehingga waktunya habis tidak dapat melakukan ibadah dan menuntut ilmu. Setiap kali jadwal salim ada kerjaan, setiap kali bawa ubat ibadah ada saja halangan. Perkara kedua yang Allah ajakum, ciri-ciri orang yang memiliki semangat dalam Islam, yaitu mereka sudah menjadwalkan dirinya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Ya, sesibuk apapun, dia akan menyediakan waktunya. Karena masalah waktu kan kita yang atur. Masalah waktu kita yang mengatur. Kalau tidak kita yang mengaturnya, kita yang diatur nanti. Kalau dia misalnya seorang yang ngantuk, kan ada jenis orang ini kalau sudah ustaz yang mengatakan innalhamdalillah dia pun tidur. <tuh> ada jenis orang seperti ini. Maka dia menyediakan waktunya, artinya aduh saya itu setiap kali taklim kenapa tidur ya? Dia tahu seperti itu. Ya. kenapa kok tidur? Kan tidak mungkin dia niat dari rumah mau taklim itu mau tidur ngapain mau tak lem terus ngapain dengan mengajar tuh nggak mau tidur di sana karena lebih mudah tidur di situ dibandingkan di rumah kan nggak ada yang seperti ini sudah tentunya dia akan punya apa namanya trik apa namanya trik-trik untuk menghilangkan ngantuknya artinya kalau dia malam coba yang punya apa jaket-jaket kalau dia malamnya alue Minum dulu lah Setelah yang satu ini Kalau dia mengetahui dirinya, biasanya memiliki kebiasaan buruk seperti itu, ya dia tidur. Habis asar dia tidur. Sampai maghrib misalnya. Habis maghrib dia sambung lagi kalau orang, orang kurang sampai isa. Supaya dia bisa melek ketika. Ketika menghadiri majlis taklim. para perekhazidin. Ini dikatakan punya manajemen. Dia orang yang sibuk. Kan bisa saja diatur pada waktu ini. Dia usahakan untuk menyediakan waktu. Adamikian para hadirin. Ya. Kalau sampai dia pun mulai apa namanya? sibuk dengan dunia sampai tidak ada lagi waktu untuk ibadah, sampai tidak ada lagi waktu untuk menuntut ilmu, maka ini ciri-ciri orang yang terkena penyakit putur. Kemudian, qasatul kalam duna amal, banyak ngomong tanpa berbuat. Ya, banyak ngomong tanpa berbuat. Kalau cerita tentang Islam luar biasa. Gak hitam di warung kopi luar biasa, begini, begitu, begini, begitu, namun gak sholat. Ya, ada orang seperti ini. Tadi pagi baru ada. Ya, jumpa saya di simpang. Islam itu dia sangat di, di depan saya ini. Pak, apa Ustad kan? Katanya nggak tahu saya. Dia ini agak bocor-bocor kit -bocor atau nggak? yang jelas salah satu ngomongannya. Pak Ustad, coba lah kalau Ustad bisa jawab. Di mana nafas itu? Apa makna nafas turun naik turun naik? <laughs> Ngapain kita sholat? Nafas kita aja nggak tahu turun naik turun apa artinya? Nafas turun naik turun apa artinya? Kan begitu, maksudnya dia mau berbicara tentang Islam. Ya sama seperti tarekat-tarekat uh, yang lainnya. Siapa kamu? Kamu ini siapa? Kamu adalah siapa? Kan begitu. Kamu ini bukan kamu, karena kamu itu kamu. kan begitu. Puyeng ngomong dibuatnya. Banyak ngomong. banyak ngomong. Makanya orang ini banyak ngomongnya Namun, coba perhatikan ibadahnya. Coba perhatikan keluarganya. Coba perhatikan istrinya, anak-anaknya. tidak ada. Tidak pakai jilbab. Tala pun kadang-kadang Namun kalau cerita Islam dia lebih hebat dibandingkan kita. Ya seperti tukang bejak yang berdebat dengan tentang apa nama salat tarawih antara 11 dengan 23. Perdebatan berlangsung ketika orang sedang salat tarawih. <tuk> kan hebat. Tuntas dengan dia mazhab ini marah ini, yang satu sebelas, enggak karena Aisyah mengatakan bahwa tidak pernah lebih dari sebelas. Baik ramalan luar-luar. Oh enggak bisa begitu. Di Saudi saja 23, macam-macam. Ah, Mereka berdebat ketika orang sedang salat tarawih. Kan hebat. Ada ni kan, Pak Banyak ngomong. Ya, banyak ngomong. Namun tidak beramal. Ada juga orang banyak ngomong ngaji tidak pernah. Itu dia. Kalau masalah Islam, nomor satu dia yang suka cerita. Begini, begitu, begini, begitu. Ngaji di mana? Enggak tahu dah ngaji di mana. Baca buku juga tidak. Begitu. Tapi kalau ngomongnya luar biasa. Ini salah satu penyakit putur. banyak omong namun tidak pernah beramal. Baraafahfidinohminallohiyakum sifat ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahuwataala. Kabur orang kata insyaAllah antafulu mala ta'farud Allah marah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kemudian alhulu bithimani bin nafi berlebihan dalam mau apa namanya memperhatikan untuk kepentingan diri sendiri. Berlebihan seperti apa? Masalah makanan. Ber, terlalu berlebihan memperhatikan makanan. Kalau mau makan, dia enggak boleh kurang apapun. Enggak boleh kurang garamnya, garamnya harus pas. Ladanya harus pas. Cabenya harus pas. Kalau enggak, enggak semakan. Ini kan bereffort bismillah wallahu wa iyyaku. Terlalu memperhatikan makanan. Jadi seolah-olah hidupnya untuk makan. Bukan nggak boleh kita makan makanan yang enak, silahkan, ya, silahkan. Namun kita itu, ya, janganlah perhatian kita seluruhnya untuk makanan, ya. Jangan perhatian kita untuk makanan seluruhnya. Silahkan makan enak, namun jangan sampai apa namanya hidup kita itu sangat bergantung dengan makanan-makanan yang harus enak demikian para imam suci masalah lobiya atau masalah pakaian masalah pakaian mungkin pakaian yang dia pakai kalau tidak kalau kusut sedikit istrinya ditampar misalnya ini pakaian kok kusut ini ini no Tuh, ada garis tapi ini kok bisa ada garis misalnya dia maunya pakai turapi nggak bisa nggak demikian Bukan tidak boleh pakai pakaian rapi, silakan saja. Namun jangan santai. Perhatian hanya fokus pada itu. Kalau mau beli pakaian, dia tidak biasa beri pakaian di bawah Rp50.000. Biasanya, jangan berpulang Rp10.000. Begitu. Ya, harus demikian. Demikian cara yang penting dia. Kemudian, Jadi